Lord, excuse me, Father. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاةِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقتُ قاتِه، ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي فساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيما أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بنعة وكل بنعة بن ضلالة وكل دلالة في النار daripada syarat seorang pendidik yang berhasil yaitu tawabuh al-ilmi bersikap rendah hati dalam masalah keilmuan Disebutkan di sini al-ghayrathu bil-haqi faqilatun mengakui terhadap satu kebenaran adalah merupakan Fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu Wataala. gunya Allah memberikan keutamaan tidak semua tidak kepada semua hamba-hambanya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dzalika min dhullihi yu'ti may yasha itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga sikap tawamu rendah hati <tuh> dalam hal masalah keilmuan adalah merupakan syarat bagi seorang pendidik yang berhasil merupakan syarat yang termasuk utama. رجوع إليه خير من التمادي في الخطأ فعلى المعلم أن يتأسى بالسلف الصالح في طلبهم للحق والإذعان له إذا تبين لهم أن الحق بخلاف ما يفطون أو يعتقلون Termasuk dalam hal taubuh ada rujuk kepada kebenaran itu sendiri, dan kemudian dia ya, menghilangkan ataupun melemparkan daripada kesalahan yang telah dia perbuat, memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dia perbuat. Dan seorang pendidik hendaknya dia meniru kepada Salafus Saleh orang-orang terdahulu yang telah memberikan contoh keteladanan dalam masalah bahwahu di mana mereka mendapatkan al-haq kemudian menjelaskan kepada mereka tentang al-haq hal-hal yang menyelisihinya apa-apa yang telah dia fatwakan atau apa-apa yang telah dia yakini Kemudian ternyata fatwa ataupun apa yang diyakini tersebut adalah sesuatu yang kilap menyalahi syariat yang benar. Maka bagi seorang muallim artinya yang mengajar mendidik tidak perlu kemudian untuk merasa malu memperbaiki diri, karena ini adalah bahagian daripada sikap tawabu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'a Allah tidaklah seseorang bersikap tawadhu karena Allah subhanahu wa taala Bersikap rendah hati karena Allah subhanahu wa ta'ala Illa rafa'ahullah Kecuali Allah akan meninggikan dirinya Ini adalah sikap Allah Dan di sini Syekh Syekh Jamil Zainul memberikan contoh Yang dinukil dari kitab Mukaddimah Al-Jara wa Ta'dil Yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim Rahmatullah. Di mana Imam Malik radhiyallahu anh bersikap rujuk dari fatwa yang telah dia dengar dan kemudian memperbaiki apa yang menjadi pendapatnya selama ini. nuwah sami'tu malikan sa'ila ya, an taqliilil asabi' rijlain fil wudu yani perkaranya adalah ketika Imam Malik telah mendengar pertanyaan tentang menyela-nyela jari pada kedua kaki menyela-nyela jari-jari pada kedua kaki di dalam Qul faqala laisa dzalika 'ala an yang demikian ini tidak mengapa. Artinya boleh saja seseorang meninggalkan meninggalkan perbuatan untuk menyela-nyelai jari jemari kaki kedua kakinya. Qala kemudian Ibnu Wahab berkata Bakar waktu hatta kapanas. Kemudian aku tinggalkan Imam Malik. Sampai kemudian orang-orang itu meninggalkan beliau. Artinya tinggal sedikit orang. Fakultulahu maka aku katakan kepada Imam Malik. Anda nafidzah di kesunnatun. Kami memiliki sunnah tentang masalah menyalahnyali. Jari-jemari kedua kaki ketiga bermutu. Apakah mahya maka kemudian Imam Malik radhiyallahu anhu bertanya apa sunnah tersebut. Fakultu hada al alaid ibnu Saad ibn al Wa Wa'Amr ibn al-Haris al Yazid ibn Amr. Maaafiri, Maaafiri, Anabi Abdul Rahman Al Habri, Anis Mas'ouridi, Ibn Shiddad Al Qurashi. Allahu Rajeet Rasulullah Sallallahu Alaihi Waala Aali Wasallam. Yadulkub bi khinsirhi ma beina asabir jilai. Sesungguhnya kau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Waala Aali Wasallam. Ya, Mengusap-usap dengan kelingkingnya apa yang diantara dua jari jemari dari kedua kakinya. Apalagi maka kata Imam Malik, Rasulullah an Ina hadal hadis Hasanun sesungguhnya hadis ini Hasan. Ini adalah pendapat Imam Malik. Bagaimana Imam Malik ya, radhiyallahu anhu kemudian memperbaiki pendapatnya tersebut. Kemudian wa masami'atu bihi qad dan tidaklah aku mendengar hal itu kecuali ya, saat itu. Tamma sami'tuhu ba'da dzalik isalu bayak bayak bayak marum Bayar Marubita kelilil asabi. Kemudian setelah itu aku mendengar kata ibnu Wahab, Rahimahullah. Setelah itu aku mendengar setelah ada kasus ya, pemberitahuan ataupun pemberitahuan bahwasanya hal itu ada sunnahnya maka Imam Malik memerintahkan kepada orang yang bertanya tentang masalah itu untuk menyalanyai jari-jari kakinya. Ini adalah sikap tawabu. Dari Imam Malik radhiyallahu anhu Orang sekali berbeliau ya, Ketika diingatkan bahwasannya Itu adalah sunnah Dan ada sunnahnya Maka beliau kemudian Rujuk dari fakwa sebelumnya Dan keteladanan yang demikian ini ya, Adalah suatu yang sangat terpuji sekali Bagi seorang pendidik Ya, manakala dia memang keliru Menyampaikan sesuatu Yang semestinya ya, ya. Dia ya, <tuh> Menyampaikan secara benar Tetapi karena keterbatasan dia Sebagai manusia ya, Karena kekurangan dia sebagai manusia Maka ini adalah hal Sesuatu yang Sesuatu yang biasa ditegur dengan baik-baik kemudian memperbaiki diri dan orang yang menegurnya pun tidak kemudian menganggap merasa lebih tinggi di sini pun orang yang menegurnya pun tawabul pula bagaimana ibnu wahab r.a menegur imam syafi'i imam malik r.a hingga orang-orang itu nampak ya, berlaru sepi ya. sampai orang banyak tidak lagi berada di depan imam malik Demikian, adab daripada ya, menegur. Ya. Kemudian setelah baru setelah itu memberitahu bahwasannya hal yang demikian ada sunnahnya. Maka ya. Imam Malik kemudian rujuk karena hadis itu termasuk hadis yang sahih ya. diketahui dari para perawi nya yang disebutkan oleh Ibn Wahab rahimahullah tadi. Maka Ikhwanul Muslimin, Ya, ini adalah gambaran bagaimana Salafu Nasaileh memberikan contoh sikap tawabu. Dan Imam Malik diberi pertanyaan sekian banyak, ada di antaranya yang tidak bisa dijawab. Wallahu a'lam. Ya, ma'adri. Ya, ya, ya. Kalimat ma'adri adalah nisful ilm setengah daripada ilmu. Ketika dia menyatakan saya tidak tahu, wabillah alam ini full ilmu. Ini menunjukkan sikap tawabu. Dan hal yang demikian di dunia ilmiah adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang sehat, sesuatu yang perlu dibudayakan. Dimana seorang pengajar, dimana seorang pendidik sebagai manusia tentu. Ya, dia pun ya, pernah ataupun suatu ketika akan melakukan kesalahan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahulik al-insanu ta'ifa." Dan sesungguhnya diciptakannya manusia itu dalam keadaan lemah. Menyadari bangsanya diri kita adalah memiliki potensi kelemahan, ya. maka harus. Ya, Pandai-pandai mengatur diri Jangan kemudian ditegur ya, Merasa Terinah ya, Atau juga yang menegurnya merasa Tinggi hati lah, ya, Tidak boleh seperti ini Yang menegur dan yang ditegur Sama-sama harus memiliki sikap Tawabuk ya. Kalaupun misalnya ditegur ya, Belum bisa menunaikan atau belum bisa melaksanakan apa yang menjadi bahan teguran tersebut ya katakanlah doakan saya mudah-mudahan saya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menunaikan ya, syariat tersebut mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kemudahan kepada saya tolong doakan Ashi ya, biar saya bisa mampu melaksanakan apa yang AnTuM nasihatkan kepada Anda ya. Ini adalah sikap-sikap tawabun, sikap-sikap tawabun, bukan kemudian dinasehati. Ah, aku kok dinasehati? Nah, ini sikap-sikap tinggi hati. Yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memberikan contoh. Tentang sikap bawabuk beliau. Ada seseorang bertanya kepada istri Nabi saw kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw di, di rumah beliau? Kalau beliau berada di rumah, ya. maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, beliau apabila berada di rumah membantu tugas-tugas kerumah tanggaan. Ya. Membantu tugas-tugas kerumah tanggaan. Tugas-tugas domestik istilah orang setara. Apabila tiba waktu sholat, maka beliau pun keluar. Ini menunjukkan sikap tawadu. Rasulullah SAW tidak merasa kemudian rendah dengan mengerjakan tugas-tugas domestik, tugas-tugas kerumah tanggaan tersebut. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci pakaiannya sendiri yang terkena sperma, ya, terkena air mani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicucinya sendiri pakaian tersebut. Ini adalah sikap tawadu. Ya, kemudian dipakainya sholat dan Aisyah radhiyallahu anha masih melihat pakaian tersebut masih basah. Ini menunjukkan menunjukkan sikap tawabu Nabi SAW Wa ala ahlihi Wasallam ya. Jadi ya. Tidak akan kemudian orang itu Merasa diredakan Dengan memiliki sikap tawabu Dan tidak akan pula Dihinakan, diremehkan Dengan mem mem mem Memiliki sikap Tawabu Ya, karena sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya. tidaklah seseorang ya, bertawabu karena Allah Subhanahu Wa Taala illa rofaahul kecuali Allah akan meninggikan dia. Ya. Yang kedelapan syarat daripada pendidik yang berhasil asidku wal wafau bil wadi -wa jujur dan memenuhi janji menepati janji. ala Al, -al muallim yang tazim asid fi kalamihi dan dalam seorang pendidik. Dia harus bersikap jujur di dalam berbicara. Fa'inna asidqahul luhu khair karena sesungguhnya kejujuran itu semuanya membawa kepada kebaikan. Seorang pendidik ini adalah sikap asid as jujur. Mampu menepati janji Untuk kemudian Sikap ini Menghiasi akhlaknya Kemudian Sikap jujur Sikap Menepati janji tersebut Akhirnya akan menjadi Sesuatu yang Mampu Meningkatkan tingkat ketikohan, kepercayaan orang lain kepada dirinya Banyak sekali orang-orang yang terjatuh karena hal-hal yang demikian ini Artinya dia tidak memiliki sikap jujur tersebut Disini hanya diberikan beberapa contoh Seorang guru yang ditegur oleh muridnya Karena merokok kemudian dibela oleh guru yang lainnya Yang demikian ini tentu Menjadikan sesuatu yang tidak baik di hadapan anak didiknya Sesuatu yang salah, katakan saja salah Ya, betul salah ya. Sehingga kemudian tidak menjadikan perkara itu sampai berlarut-larut Kadang kita ketika mengelola pendidikan Kita bukan menghadapi anak didiknya saja kadang menghadapi para wali santri, para wali murid yang terkadang mengkritisi keadaan kita. Wah oh, gimana sih ini lembaga pendidikan? Mainannya saja begini. Apa tidak ada yang bisa lebih baik mainannya buat anak-anak? Ini pengalaman pribadi marah-marah datang ke sekolah ya tinggal kita panggil mari kita pun gak usah kemudian naik pitam membalas kemarahannya emangnya ambil saja tuh anakmu ah nggak boleh juga lebih bagus kita undang saja yang berkomentar kritis itu tadi kita undang mari pak silakan ada masalah apa sebenarnya Pak? Itu mainannya kok seperti itu? Apa tidak ada yang lebih bagus? Jadi, ya dijelaskan saja anggarannya seperti ini. Kami memang masih kekurangan. Sekarang solusinya bagaimana, Pak? Kan enak tinggal melempar saja. Nah, sekarang solusinya menurut Bapak seperti apa? Lebih baik kita belikan saja. Ini tandanya segini. Uda nanti saya keluarkan. Nah, Alhamdulillah. Itu banyak kejadian. Enggak hanya satu dua kali masalahnya. Pengalaman ini perlu itu Seperti itu. Ini kurang ini, ini kurang ini. Kan banyak orang. Orang tua yang kelihatannya apa kritis begitu, anaknya ingin perfect apa perfect ya sempurnalah di tempat pendidikan kita. Ya kita tinggal panggil solusinya bagaimana. Kami tidak punya dana, terus solusinya bagaimana sekarang? Kan tinggal ditantang begitu. Enak kan? Kita tidak perlu marah-marah, tidak perlu kemudian, kalau ini ambil saja anakmu -anak. loh, selagi di sini nggak perlu, ditantang saja. Sekarang penyelesaiannya bagaimana Kan begitu dong kita cari penyelesaian kan Nah iya Sekarang dana kami gak ada Penyelesaiannya bagaimana nah, Itu biasanya rata-rata Daripada dia malu kan Sudah marah-marah Sudah saya aja yang ini nah, itu. ya, Terus kita ingatkan Mudah-mudahan Bapak ikhlas Iya <SILENCIO> <SILENCIO> ya kan? Nah dia kan merasa malu Dipegitukan Kita ingatkan mudah-mudahan keikhlasan Bapak ini Bisa berbuah Memberikan manfaat parokah Untuk anak-anak semuanya Nah enak kan? Jadi gak perlu oh, Malu ya, gak ikhlas ya nah, Gak perlu, kita doakan Mudah-mudahan ikhlas, gitu nah, langsung dia Meluruskan niatnya, insya Allah Seperti itu jadi tidak perlu kita terpancing Dengan permainan lawan nah, Itu prinsipnya Jadi itu pentingnya Panseling itu seperti itu Jadi yang di tidak perlu hanya anak Juga orang tuanya kadang-kadang Sebab yang bermasalah Kadang-kadang orang tuanya juga Jadi kita Buat hubungan Yang baik dalam masalah Seperti itu Karena namanya manusia Bersifat lemah Banyak kekurangannya Kalau kita tidak saling menutup Kelemahan kita Kita akan Berada di dalam posisi Masing-masing kita lemah Sudah tahu kita lemah Kita saling mengorek kelemahan kita Itu yang berbahaya Sudah tahu masing-masing diri kita lemah Kita saling mengorek kelemahan kita lebih baik tidak usah mengorek kelemahan kita, lebih baik kelemahan kita saling kita tutupi, kan begitu. Dalam masalah kebaikan. Kemudian prinsip berikutnya, ini saya sengaja singkat-singkat saja. Situasinya sudah agak memanas. Sabar. Sikap, sikap sabar. Alang-muallimah yang telah bersabar di atas masalah ilmu dan ta'lim, sesungguhnya seorang pendidik itu hendaklah menggiati dirinya dengan penuh kesabaran. Menghiasi dengan segala Segenap kesabaran Terhadap masalah-masalah Anak didiknya dan masalah-masalah Pengacara Di sini kita lihat ada dua masalah Di antaranya Masalah masyakil at-tula Masalah anak-anak Didik kita sendiri Kemudian masyakil At-tahlim, masalah pengacara Masalah tulab Sifatnya dua ada yang sifatnya ya, Interen Artinya berasal Dari dalam anak didik itu sendiri ya. Dari dalam anak didik Mungkin ya, Ketika lahir dia mengalami Kelainan-kelainan Riwayat kelahirannya ada Sesuatu yang Perlu Pengawasan khusus ya. Misalnya kita temukan Anak usia 4 tahun Biasanya dia sudah mampu untuk melakukan lompatan seperti kata Ternyata ada seorang anak disuruh lompat kok tidak bisa nah, Seorang pendidik harus tanggap melihat keadaan seperti ini Pasti ada sesuatu ini Umumnya anak-anak yang lain bisa Anak umur 4 tahun, 5 tahun bisa membuat lingkaran motorik halusnya bisa melakukan ini tapi ini kok begini-gini gak bisa terus kok jadi duren ini Nah misalnya itu. ini berarti ada kelainan motorik maka segera dikonsultasikan kepada ahlinya kalau di Solo itu langsung kita rujukkan ke ya YPAC itu tadi untuk pelatihan-pelatihan motorik anak usia misalnya 6 tahun atau 5 tahun sudah bisa Menyebut R Tapi ini masih saja ya, Belum bisa menyebut R Segera dirujukkan, Barangkali masih bisa diperbaiki Keadaannya nah, Itu pendidik yang tanggap terhadap Keadaan-keadaan kelainan Yang timbul dari intern ya, Pada anak itu sendiri Harus segera tanggap Jangan sampai kemudian berlarut-larut Sehingga kemudian Tidak tertangani dengan baik Ya ini namanya ikhtiar, ikhtiar manusiawi. Ya pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ya, kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan yang selama ini kita inginkan. Ada lagi hal yang sifatnya ekstern. Ya. Jadi masalah anak itu bukan dari dalam diri anak, tetapi dari ekstern. Ya. Entah dari ayahnya, entah dari ibunya. Ada anak yang usia tarbiyatul aphal Ibunya yang jadi masalah. Kenapa? Ya, nggak ya, tahu motivasinya apakah biar anaknya dikatakan keren atau apa. Sekolah TK dibawain HP. Nggak umum kan. Gitu. Sudah diperingatkan ibunya, tolong jangan anak di apa, dipekali HP. Tak baik untuk yang lainnya. Wah, ini memang Ahmadnya yang pengen ini itu itu ini. Ya, padahal selidik punya selidik Mana sih anak sekecil ini pengen seperti ini ya, Di sini juga Tidak dimain-mainkan ternyata Yang jadi problem itu adalah Ibunya Ya memang ternyata ibunya lebih Anak-anak daripada anak-anaknya itu sendiri gitu, gitu. Jadi akhirnya kita harus apa? Menyadarkan Ibunya Ini faktor ekstern, faktor ekstern Mungkin cuaca Ya, mungkin yang lain lainnya sehingga menyebabkan anak merasa terhambat ya, di dalam melakukan ya, apa istilahnya tumbuh kembang dalam melakukan pendidikannya sehingga tidak ya, permasalahan permasalahan yang seperti ini harus segera ya, kita cermati ya. ada kalanya anak tidak mau dipisahkan tidak mau dipandu kan ternyata mbaknya ya. Bahannya ikut campur Banyak kasus-kasus seperti ini Jadi akhirnya bukan kita nangani anak Tapi nangani Nah ya, itu dia ya, Nangani yang sudah sebe-sebe ini Ini lebih sulit lagi Karena dia pengalamannya lebih banyak Daripada kita Makan asam garamnya lebih banyak itu. Daripada kita nah, Sehingga disinilah perlu kesabaran ya, Menghadapi masyarakat Masyarakat yang seperti ini ya. Mungkin kalau di perkotaan ya, cara ya, ya, lah kejadiannya. Tapi kalau di daerah, di mana tingkat keluarga itu kan keluarga besar, ada embah, ada anak, ada cucu, ada buyut, itu kan biasanya masih ada satu rumah besar. Kan keterikatan emosional keluarga itu kan dekat begitu anaknya dipesan ke dosa lapiin, wah ini sudah ribut, kok nggak dimasukkan ke SD, ya, gitu. kok nggak dimasukkan ke SMP, kok ke pondok, mau jadi apa? masuk pondok mau jadi ustadz nanti miskin, gitu. kan begitu? Ya. kita belajar dulu-dulu saja sudah dibentuk pola pikirnya, kan begitu? Al apa di dalam tulis tulis itu Al Madarisu faqirun Apa ibu Apa Apa ibu kan gitu iya tidak. <laughs> ada kalau itu di bagian akhir-akhir itu -akhir, dulu, dulu gua, Ya memang sudah dibentuk pola pikirnya seperti itu kalau jadi guru, jadi ustaz, itu jadi fakir gitu kan. Kalau jadi dokter itu bakal kaya. Nah, pantas kalau orang tua mau jadi apa? Hmm, ceramah, dakwah sana sini. Nah, itu orang awam melihat. Dan itu biasanya goyah sudah, goyah. Anaknya dimasukkan ke pesantren masa depan suram. Nesa allahas selamahulah maafin. Tentu pandangan kita tidak seperti itu. Kita menginginkan hal-hal yang yang terbaik untuk anak kita. Yang terbaik untuk anak kita ya, anak dipekali agama anak itu adalah investasi bagi kita tabungan bagi kita ya, ketika kita sudah wafat, meninggal dunia ya, mudah-mudahan anak kita yang soleh, mendoakan ya, sampai ada di dalam diriwati dalam suruh hadis kenapa derajatmu naik terus di surga ya, karena istighfar dari anaknya karena permohonan ampun dari anaknya kalau anaknya tidak solek, manalah mungkin ya, Memohonkan ampun Untuk kedua orang tuanya ya. Nah kita Yang kita inginkan Seperti itu Di tengah kita sudah tidak lagi beramal Karena sudah wafat nah, Anak kita masih terus mendoakan kita, investasi ya. Ya. Dan Menjadi da'i Ya, menjadi mudaris pengajar di pondok pesantren bukan sesuatu yang hina ya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ya, ini adalah janji janji Allah subhanahu wa ta'ala maka ya. ikhwafidin ya, a'azakumullah sikap sabar ya, masyakil ya, pada tulab anak didik kita ini harus kita sikapi dengan Kesabaran, kuat awas, sabar, dan hendaklah ciri daripada orang yang tidak merugi itu adalah saling bersikap sabar, menasehati dalam hal kesabaran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya ayuhal ladinaa manustainu bi sabri wa salam. Inna Allah ma'as sabri. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertolongan dengan salat dan sabar ya. Mohonkan pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui salat dan sabar Sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang sabar Ini masyakir Dari sisi Tolik ya, penuntut ilmu ya. Dari sisi at-ta'lin ya, Masyakir yang lainnya yes. Banyak ya. Kurikulumnya Ya kalau kita mau berbicara masalah pelajaran Kurikulum banyak sekali Masalah Kita belum punya kurikulum yang Baku, masyarakat, salafiin ya, TSSI Persatuan Salaf seluruh Indonesia <tuk> kan? Punya kurikulum yang bisa Diterapkan di beberapa daerah Kita belum punya ya. Kalaupun ada Kadang-kadang tidak bisa Di satu daerah mungkin cocok, di daerah yang lain Tidak bisa, kenapa? Ya karena masing-masing satu daerah mungkin SDM-nya lengkap. Di daerah lain SDM-nya, pengajarnya masih kurang. Akhirnya tidak bisa menerapkan kurikulum ini secara secara sempurna. Kemudian juga di dalam memberikan tafsir, mengajarkan metode mengajarkan apa yang ada misalnya. Kita membuat buku modul belum tentu modul yang dilakukan di pesantren ini bisa dilakukan di pesantren yang ini. Kenapa? di, di, di sini pasangan sini pengajarnya belum mengetahui teknik cara mengajarkan kitab tersebut. Akhirnya terjadi kesenjangan. Banyak faktor-faktor yang kita harus di situ apa namanya timbul masalah ketika kita melalui apa melaksanakan misalnya modul-modul atau kurikulum dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang akhirnya ya, sering kejadian ustaz ngajar pakai modul dari pesantren mana, begitu diajarkan, ya, 2 3 4 kali pertemuan sudah selesai. Besoknya anak-anak kok di luar terus. Ada apa ini? Nah materinya habis, Ustaz. Wah, ini. Jadi tidak melakukan pengembangan-pengembangan tidak melakukan, membuka Merojek yang lainnya Referensi yang lainnya, tidak Jadi apa yang ada di modul diajarkan habis Sudah, selesai Nah, akhirnya anak Jam pelajaran berikutnya Sudah, tidak ada lagi pelajaran Ini kasus, banyak sekali Kasus, ya, yang seperti ini Selesai sebelum Waktunya Maka ini salah satu bentuk Dalam hal masalah Pengajaran, talim ya, Belum nanti kita ya, Selain dari segi misalnya kurikulum ya, Ada teman kita ya, Guru Sesama pendidik Itu pun harus ta'awun ya, Sulit kalau tidak ta'awun ya. Kadang-kadang ada salah paham Yang satu membela anak yang satu guru atau pendidik yang lain Merasa anak ini salah Yang satu membela. Ini pun terjadi Perbedaan-perbedaan seperti ini Hal-hal nah, yang demikian ini perlu kesabaran ya, Sabar saja Sambil kita terus menelusuri Permasalahannya untuk Dicari penyelesaiannya وظيفة المعلم تugas داربادا سوّارحنهجار. إنّ وظيفة المعلم لا تقتضي حشو النِّغة الطلابي بالمعلومات فحسب، بل با يتزاوّزها إلى تربية شاملة تقوم على تصفية الأعاقات والسلو. Tugas daripada seorang mu'alim ya, Tidaklah semata atau cukup Mengisi kebenak otak Daripada Murid-muridnya Bilma'lumat Dengan berbagai pengetahuan Tidak cukup Pak Hasibah kemudian merasa cukup Setelah itu Bahkan dia harus lebih Daripada itu Ya, dalam rangka untuk memberikan terbiatus, uh, ila Terbiya salim, uh, Yaitu untuk pendidikan Yang lebih sempurna Jadi mendidik itu Bukan semata-mata transfer ilmu itu tadi ya. Masukan Pelajaran ke otak sudah selesai Tidak Makanya saya tadi katakan Indikator pendidikan berhasil Bukan semata anak itu Banyak hafala Tidak tetapi anak bisa menunaikan amalan-amalan ibadah-ibadah -amalan, ya, ya. kita lihat misalnya anak cara berbudunya seperti apa sudah betul sesuai dengan tuntunan sunnah atau tidak itu kita lihat ya. indikatornya oh ternyata bagus anak ini berbudunya sudah betul, berarti pengamalannya bagus ya. jadi aspek apa kognitifnya ada Aspek afektifnya juga ada Aspek psikomotoriknya Dalam hal ini apa, Berwudu Dengan melakukan gerakan-gerakan yang betul Juga ada Berarti bagus gitu. Kognitifnya hafalannya yang Dalilnya dan seterusnya Begitu Motoriknya dalam hal wujud perilaku ya, Berbudunya bagus Tata caranya Itu berarti sudah Berhasil ditanamkan ilmunya ya, Seperti itu Maka ya, Tidak semata-mata hanya Mengisi otaknya saja Tidak, tapi bagaimana Mempraktekan hal tersebut Maka Untuk anak-anak ya, Pelaksanaan dengan cara yaitu melakukan habituasi pembiasaan ya, yang sifatnya mudawamah terus-menerus, mustamirrah, terus-menerus ya, berkesinambungan itu perlu sekali. Seperti anak kecil dididik terus sholat berjamaah, tiap azan berjamaah, tiap azan berjamaah, tiap azan berjamaah, tiap azan berjamaah. Ini pendidikan yang bagus. Yaitu yang sifatnya Membiasakan Sifatnya membiasakan Demikian juga Makan dengan tangan kanan Itu sebuah kebiasaan Dibiasakan dibiasakan. Akhirnya lama-lama terbiasa ketika dia makan Dengan tangan kiri lupa misalnya Dia merasa sesuatu ada yang aneh ya, Itu Itu pendidikan ala tasfiatil aqaid wassuluh dalam rangka untuk menegakkan tasfiat membersihkan berbagai keyakinan dan perilaku mimma yunabiddin al-qawim yang akan menafikan daripada agama yang lurus tersebut Alim al Najih ayat Allah Sallam, tulah Fi fil Fasli, Mustanadah min al Madhi al Nabawi al Sahih. Dengarlah atas ya, seorang mu'alim yang berhasil menjadikan pembicaraan Artinya perkataan daripada anak didiknya perilaku mereka hendalah ya. sesuai dengan minal hadi an Nabawi as Sahih berdasarkan selaras dengan berdasarkan petunjuk Nabi saw. Kalau Allah taala fallo in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wayaghfirlakum dhunubakum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala katakanlah jika kalian mencintai Allah fattabi'uni ikutilah aku ikuti aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullahu Niscaya Allah akan mencintaimu, mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka seorang mualim, pendidik yang berhasil menjadikan setiap ucapan, ucapan daripada anak didiknya, perbuatan anak didiknya, secara rinci terperinci, bersandarkan kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam tadullu ala annahu kana murabbiyan hakiman wa mualliman al mursyidan wa nasihan Dan di dalam sirah Nabi sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya beliau Nabi saw adalah seorang sosok figur murabbian, seorang sosok pendidik, hakiman yang bijak, mualliman yang memang betul-betul dia adalah seorang pengajar berilmu, mursidan dia seorang pembimbing, nawait nasihan dia seorang yang memberi nasihat. Dan dia seorang yang lemah lembut Lemah lembut terhadap Anak didiknya Dan seorang yang mencintai wa Dan orang yang ikhlas Di dalam beramal Ini adalah sikap Kepribadian Nabi Sallallahu alaihi Wa'ala'alihi wasallam ya. Jadi dari Sirah inilah kita akan ya, Seorang pendidik itu Hakiman, bijak ya, Dalam memutuskan perkara ya, Anaknya bermasalah Tidak segera Main hukum Tapi ditelusuri apa masalahnya Kan begitu Banyak kasus yang anak temukan ya, di pondok-pondok terutama usia-usia anak anak-anak usia SD itu kasusnya ya, misalnya kasus agresivitas jadi anak suka menyerang temannya ya kalau pendidik yang asal melihat di atas permukaan saja, artinya yang nampak lahir saja ya anak itu segera dihukum karena sudah memukul temannya kisos-kisos istilahnya Begitu. tapi bagi kita yang mendidik, dilihat masalahnya kenapa anak ini kok tiba-tiba berubah perangainya agresif suka melakukan penyerangan kepada temannya akhirnya dipanggil ditanya, kenapa Selidik punya selidik Ternyata dia cuma rindu Ayah ibunya Nah kenapa kok dengan Rindu kepada ayah ibunya kok Sampai menyerang temannya Itu hanya sekedar untuk menarik Perhatian Dari ustadznya Jadi belum tentu Anak nakal itu Karena nakal Asli murni nakal belum tentu Bisa jadi kenakalannya itu cuma Ya. caper saja Cari perhatian Bisa jadi Karena ingin diperhatikan Kenapa ingin diperhatikan Ya karena pondok ini kan musribnya kurang Satu ngawasi 20 anak Gak mungkin kan Sehari harus diperhatikan Satu persatu Selidik punya selidik Ternyata anak ini Kalau makan suka mogok. Oh ternyata kesulitan-kesulitan yaitu ternyata masalahnya kangen dengan keluarganya Nah kenapa kok kangen dengan keluarganya? Ya itulah Ayahnya, ibunya punya kesibukan ya, Meskipun punya HP 5 di rumahnya masing-masing ya, Tapi tidak digunakan untuk menghubungi anaknya ya seperti akhirnya seperti eh, apa anak buangan dan begitu ya, tidak ada perhatian padahal masa anak-anak itu perlu perhatian ya, jangan dikira usapan kita ke, kepala anak itu tidak bermakna ya, anak kita kalau diusap ya, dielus ya, itu jangan dikira itu tidak memiliki makna bagi anak itu besar sekali pengaruhnya bagi kejiwaan anak besar sekali Usapan seorang ayah Usapan seorang ibu ke tubuh atau kepala Anaknya. Itu besar sekali pengaruhnya ya. Sama besarnya ketika kita Nopok kepalanya itu sama Artinya Membekas ya, Kalau nopok ya membekas Wah ayah kok galak gitu kan, membekas, memberikan citra ya. seorang ayah monster gitu. Tapi kalau usapan halusan memberikan citra aku disayang sama apiku, aku disayang sama ummiku. Ya. ya. Anak kan nih, ya seperti kita kalau kita sudah dewasa sudah tua ini kan kadang-kadang ingin manja-manjaan juga kan? Sama anak kecil juga ingin dimanja juga. Ya, apalagi yang masih usia 6 tahun, 7 tahun Kadang-kadang kita pangkus saja Senang juga dia ya, Kadang-kadang kita ajar ya, Sebetulnya perhatian untuk anak itu Tidak perlu yang mahal-mahal ya, Pulang kerja, ditelpon ya, Ahmad Abi mau pulang Pengen dibelikan apa nah, Kan sebetulnya itu Bentuk perhatian Bentuk perhatian saja Enggak, enggak dibelikan apa-apa Ya sudah, kalau gitu habis nanti pulang Enggak bawa oleh-oleh ya Jangan minta loh nah, Sebetulnya ringan saja Itu hanya bentuk perhatian Sama ya, Anak, istri kita Juga seperti itu Istri kita itu akan merasa oh, melambung Kalau kita katakan ya, saya mau titip apa ini Mau pulang ini, mau bakso atau mau apa Wah itu melambung, gak usahlah lah uh, uh, Apa abang datang Selama saja saya sudah bersyukur Sekali, kan begitu ya. Itu sebetulnya Perhatian ya. Perhatian Membesarkan hati itu kan perlu Ya, sehingga orang kemudian Senang, ceria Dan segala macam Sama seperti anak-anak Juga seperti itu ya, Kalau anak-anak sedang Temannya makan Dapat oleh-oleh kiriman paket Dari orang tuanya Terus yang ini tidak Lantas gimana perasaan kita Sama nah, Pendidik yang berhasil harus Cepat menangani hal yang seperti ini Besarkan hatinya Eh kamu belum dapat kiriman paket ya? Belum Ya insyaallah nanti tak teleponkan ya Abimu biar ngirim paket ke sini Lebih besar dari itu Oh iya ya, ya. Dibesarkan dulu saja hatinya Karena memang sedang menghadapi Situasi apa? Situasi yang dimana Temannya sedang dapat paket Besarkan hatinya Optimiskan ya. Keadaan jiwa anaknya Ya meskipun nanti orang tuanya Tidak mirip paket, ya tidak masalah Karena paket ini sudah habis Kan jadi sama-sama tidak -sama punya paket Tidak masalah gitu. Tapi pada waktu terjadi peristiwa itu Besarkan dia, supaya jangan kecil hati Ko abiku tidak memperhatikanku ko abiku tidak Mengirim paket, tidak seperti temanku ini ya, Setiap saat Ada paket, ada paket, ada paket Gitu kan Nah, itu hal-hal yang seperti ini kita harus tanggap, harus cepat. Karena nanti akan mengalami ya, yaitu tadi perubahan-perubahan kejiwaan. Aku kok enggak disayang sama Abiku ya? Ah, timbul perasaan-perasaan seperti itu. Aku kok enggak disayang sama Abiku, enggak seperti temanku selalu dapat paket. Gitu. akhirnya apa kasih sayang itu identik dengan paket gitu jadi petugas paket itu petugas pemberi kasih sayang itu selalu gitu. ini saya ungkapkan demikian fakta fakta kejadian-kejadian ada semacam itu ya kita maklum lah namanya keluarga ikhwah kan ada yang memang Diberi kelebihan rezeki oleh Allah Ada juga yang tidak Nah ini akibatnya nanti Kalau satu dapat diri paket Satu tidak Ini kalau terjadi Perasaan-perasaan ya, terus Demikian akhirnya apa? khawatir timbul ya, Nanti ada pencurian Ada apa nah, Senang dia larinya dia senang mengambil barang orang, dia. Karena itu tadi. Ini khawatir terjadi seperti itu. Sama seperti anak yang kita kekang uang jajannya. Anak yang kita kekang uang jajannya, tidak diberi uang jajan. Akhirnya dia akan mencari uang orang lain. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. berapa kasus seperti itu Jadi tipe keluarga Inginnya irit Padahal medin <tuh> Artinya bakhil lah. Untuk anaknya sendiri Tidak mau memberi uang jajah Nah namanya kebutuhan anak Semakin besar ya, Kan kebutuhan semakin ada Semakin kebutuhan ini Butuh ini butuh ini Akhirnya apa ya, Itu tadi Di pondok misalnya terjadi ya, Waliazubillah yang seperti ini Itu hal-hal yang demikian harus diantisipasi Perlunya aktif pengurus pondok, menghubungi orang tua Untuk membuat janji Nilpon dengan Anaknya di pondok Dan seterusnya Itu penting, itu sebagai bentuk perhatian Dan Rasulullah SAW memperhatikan sekali kepada anak kecil. Ya, Pak Omer, apa ala anak nu ala nugair? Ini adalah bentuk perhatian. Rasulullah SAW bertanya tentang nugair, burung, ya, tentang burung yang sudah mati. Rasulullah bercanda. Dalam keadaan anak kecil ini sedih, burungnya mati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicandai. Ini adalah bentuk perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Ini inginnya dibesarkan hatinya, inginnya tersenyum, inginnya diceriakan, ya. tidak larut dengan kesedihan karena burungnya mati. Ya seperti itulah kurang lebih kita menghadapi anak-anak. Asar -anak. jam. Ya. Ketika alam mualim ayat tersifat dihadhih al maka atas orang mualim tidaklah dia memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan di atas sikap hakiman, sikap mursyidah sikap nasihan, Ra'ufan dan seterusnya memiliki sikap-sikap yang demikian ini. Walau siapa yang ikhlas terutama adalah sikap ikhlas. Ndaklah dia bersikap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mendidik ini bukan dalam rangka untuk mendapatkan materi untuk mendapatkan dunia tetapi betul-betul ini adalah dalam rangka ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala mendidik ini. Ya. Penting sekali menanamkan sikap ikhlas ini. Begitu anaknya berhasil Masya Allah Ustadz, terima kasih Anak saya sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya Ya Pak Semua ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun saya cuma bisa Mengarahkan semuanya karena Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Maka bersyukurlah Jaga keikhlasan di dalam hati ya, Jangan kemudian dipuji membumbung setinggi langit Kemudian lupa daratan nah, Ini berbahaya Mantapkan keikhlasan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah bahalanya besar ya. Apalagi kadang-kadang ya namanya pondok salafin kan ya. Dengan tingkat ekonomi salafin yang berbeda-beda juga Ya. Ada yang lancar, syahriahnya, syahriah itu bukan semata-mata untuk pusatnya, ya. untuk makan sehari-hari dari anaknya sendiri kan gitu. Ada yang tidak lancar, ya. ada yang setengah lancar, ada yang sangat tidak lancar sekali. Ya. Kalau saya mengatakan tidak pernah bayarkan nggak tega, gitu. Jadi ya seperti itu, bermacam-macam. Maka ikhlaskan semuanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Pendidiknya juga ikhlas Kita sebagai orang tua juga ikhlas ya. Tidak ada artinya Uang 200-300 ribu Ketika kita melihat Anak kita berlari ke masjid Saat adhan dikumandangkan Tidak ada artinya 300 ribu itu Subhanallah Melihat anak kita sudah cepat bisa pergi ke masjid melihat anak kita di rumah ya. bukannya menyanyi balonku ada lima seperti anak tetangga tetapi anak kita melantunkan ya. ayat-ayat al-qur'an melantunkan doa-doa 300 ribu itu tidak ada artinya ya. dibandingkan dengan kemampuan anak kita seperti itu tidak ada artinya 300 ribu itu Ketika anak kita Bi, aku mau bantu ya Umi, aku mau nyapu ya Tidak ada artinya 300 ribu itu Dengan keadaan anak yang sudah terbiasa Dilatih untuk birul walidai Tidak ada artinya Meskipun bagi ya, Sebuah keluarga mungkin 300 itu Sangat berarti Terbukti dengan banyaknya SPP macet <guluh> Banyak yang Pernah pertemuan Se-ekskursi benan itu Semua rata-rata laporan pondok Macet, macet, macet Tapi ya Alhamdulillah Salafiin tetap jalan ya, Meskipun ya, Banyak yang Istilahnya biaya pendidikan gratis Tapi tetap jalan Alhamdulillah ya, Atas pertolongan Allah semuanya Bisa jalan Hampir setengahnya bahkan ya, tidak membayar, tapi tetap bisa jalan. Ya, ini Subhanallah, ya, kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin tidak mampu kita menyelenggarakan pendidikan, tapi ya, walaupun pelan terus. Ya, disinilah memang ya, perlu nafas panjang, yaitu tadi kesabaran itu tadi. Ya, pendidikan kita berbagai macam. Ya, masalah selalu saja ada. Wallahu a'lam bishab, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Katanya Ba'da Asar mau dilanjutkan lagi. Masih sanggup nggak? Saya khawatir antum pulang kemalaman sampai rumah. Subhanaka Allahumma bihamdi kudala ilahilantas terturut waktu.